Hey, saudaraku, artis yang satu ini asli kelahiran kota buaya Surabaya. Suaranya merdu, kasetnya sudah beredar di seluruh p e r s a d a n u s a n t a r a b a r a n g bersama Max Prosoteng, Ramayana juga ada Republik Tenggo, Tui, Ratna, y j u p a Lapa. 何